bisnis banyak dari kita yang terkukung oleh kalimat regret. For yesterday and fear of tomorrow Kita selalu membayangkan Aduh kok dulu salah melakukan ini ya, Sekarang sampai begini repot Atau kita selalu memikirkan Aduh besok gimana ya Bagaimana kalau bisa dan bagaimana kalau tidak Sehingga kita lupa memikirkan sekarang Sekarang sekarang ini Ya, Ada sebuah buku yang menarik judulnya Appreciative Coaching Yang menyarankan salah satu kliennya Untuk menulis kata now and always Sekarang di jam tangan seorang klien Yang selalu dia memikirkan Ah besok mau apa nanti Mau apa, sudah jangan memikirkan Masa depan nanti apa, lakukan yang terbaik Sekarang, ini yang paling penting Dalam kehidupan kita Kata penulis Emily Dickinson dulu ya. Forever is composed of nows. Jadi selamanya ini sebetulnya hanya bagian dari sekarang dan sekarang dan sekarang yang berjalan terus. Saya katakan, gantikan penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Dengan kemerdekaan kita untuk melakukan dan menikmati saat ini. Mitra bisnis, kita selalu dikukung oleh sebuah ketakutan. Besok akan terjadi apa? Ataupun tentang masa lalu kita, atuh kemarin kok mengambil keputusan. Ini. Lupakan itu karena kita tidak bisa merubah itu Yang bisa kita rubah adalah apa yang kita lakukan sekarang Be present ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu Ayo nikmati hal ini gitu ya. Lakukan dengan sebaik mungkin Biarlah masa depan take care of itself gitu. Mengambil alih e, kekuasaan kita untuk ke masa depan itu percuma Karena itu tidak akan kita dapat lakukan Yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan yang terbaik hari ini itu saja, Mitra Bisnis, coba setiap saat di dalam kita mengerjakan tugas dan pekerjaan kita, nikmati saat ini. Lalu pikirkan apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang ada saat ini dan bukan masa depan kita ataupun masa lalu kita. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses saya pada www.tanahdisantuso.com atau pada Facebook saya www.facebook.com-tanahdisantuso.com B. Facebook ya, atau pada Twitter saya Terima kasih, salam sukses untuk Anda